بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعظ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا حارق له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ورسوله لا نبي اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ويسر لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا الهي انت من تسود ورضاك مطلوبياتي محمدك ومعرفه احو في الله احو نحوت Semua anggota kajian Paris yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah rahmati kita, Allah sayangi kita, Allah ampuni dosa-dosa kita Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat Yang belum ketemu jodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan jodohnya Dari tadi didoain ke gading amin, giliran terakhir ini kenceng banget amin Benar pengajian jomblo namanya ini ya Eh wa tifillahi rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tema malam ini insyaAllah kita akan bicara tentang keluarga yang menandramkan Keluarga yang menandramkan itu Kira-kira kalau dalam bahasa Al-Quran Penyujuk mata, penandram hati Itu ada dalam surah 25 ayat 74 A'udzubillahiminasyaitonurrajim Bismillahirrahmanirrahim Walladzina yakuluna rabbana Hablana Ini sifat hamba-hamba Allah yang Allah sayangi Allah bercerita tentang Ibadur Rahman Hamba-hamba Allah yang Allah sayangi Yang Allah rahmati, yang Allah kasihi Sifatnya disebut sama Allah banyak Dalam rangkaian silsilah ayat Ibadur Rahman Salah satunya di Ayat 74 adalah orang-orang yang senantiasa berdoa jadi ngedoain keluarganya doanya rabbana sama-sama rabbana hablana min azwajina wa dzurriyatina qurrata ayun waj'alna ja lil muttaqina imama ya rob kami hablana berikan untuk kami min azwajina pasangan kami suami kami istri kami anak keturunan kami Odiriyatina kurataa yun penyenjuk mata memandang penentram hati wajalna lil muttaqina imama dan jadikan kami menjadi imam pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Wa ta'lima rahmati subhanahu wa taala. Biasanya Ustaz kalau kajian Paris ini Bada maghrib, tapi ini spesial. Rupanya diminta panjang agak jam 9 karena mulai pada isya. Jadi insya Allah Ustad akan kasih tahu beberapa. Teknik, cara, tips Untuk membuat Keluarga kita menjadi keluarga yang menandramkan Satu Kalau pengen Punya keluarga yang menandramkan syarat yang pertama Punya pasangan Bener gak tuh? Punya pasangan Pasangannya Yang nyenengin Pasangannya yang membahagiakan Suaminya ngebagian istri, istrinya ngebagian suami. Kata Rasulullah SAW, kalau pengen jadi suami, suami yang nyenengin, Kata Rasulullah, khairukum khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Suami yang terbaik ada suami yang terbaik untuk istrinya, untuk keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluargaku. Jadi harus baik-baik suami sama istri. Dan istri inginan teramin, Ya'wat talimah rahmati Allah, Boleh catat para ahwat, Adalah yang nyenengin, Kata Rasulullah dipandang mata, Hadis riwayat Ibnu Majah, Taat sama suaminya, Datang kalau dipanggil, Dan menjaga harga dirinya, Menjaga kemaluannya, Jadi maknanya, Kalau dipanggil, datang cepetan, Kalau lihat Dipandang sama suaminya, Maka senyum, Jangan banyak cemberut, Nah ini jelek nih begini, enggak ada yang senyum. tangannya begini semua, lagi perempuan, tangannya begini. Cepetan dikirim, Ustaz. Serius nih, serius. Ini semua tangan. Sekarang tempel, ini tempel, pipi. Serius nih, serius. Sekarang rasain ya, kita tarik setinggi-tingginya, ke atas, coba tarik. Bagus juga ya. Lepas, lepas, lepas. Sekarang pegang lagi. tarik sejauh-jauhnya ke bawah, tarik. Oh, ini serem ini, horor. Sekarang antum rasain sensasinya, enakan mana? Ini ditarik sejauhnya ke atas atau ke bawah? Jawab. Sepakat. Maka kalau antum sepakat bahwa ini lebih nikmat kalau ditarik ke atas, ketahuilah bahwa otot wajah kita didesain oleh Allah Subhanahu wa taala harusnya lebih banyak senyum. Sepakat nggak kira-kira? Jadi jangan cemberut mulu. Kalau bawa ke rumah jangan bikin pusing. Pokoknya senyum aja. Maka satu supaya keluarga menentram, keluarga tenteram, satu suami baik sama istrinya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Suami yang terbaik adalah suami yang paling bagus buat keluarganya. Dan aku adalah suami yang terbaik di antara kalian untuk keluargaku. Buat juga yang perempuan tadi itu. Kalau dilihat, nyenengin, kata Rasulullah. Kalau dipanggil, datang. Kalau diperintah, taat. Dan kalau suaminya pergi, dia jaga harga dirinya, kemaluannya. Ya wa ta'ala Allah. Ada empat jenis pasangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Berapa jenis? Ini ngomong suami, ngomong istri. Belum tentu suaminya benar terus. Belum tentu istrinya benar terus. Ada empat jenis pasangan. Satu, Suaminya taat, istrinya enggak Maksudnya suami taat sama Allah, istrinya enggak Seperti pasangan siapa yang disebut dalam Al-Quran Ustadz, seperti pasangannya Nuh alaihissalam dan Lut alaihissalam. Dua-duanya Nabi tapi istrinya enggak mau taat Jangankan pada Allah, suaminya enggak taat Makin khawatirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala Ini dua istri yang kebangetan ini Suaminya ulama, suaminya ustadz, suaminya nabi, suaminya rasul, coba bayangin nggak mau taat. Maka ini menjadi contoh perempuan-perempuan yang kafir yang nggak tahu diri. Disebutkan oleh Allah dalam surat 66 ayat 10. Barabballah masallalladzina kafaru ra'ata. Imra'atun wa imra'atun ludd buat perempuan ini dua orang perempuan ini suaminya nabi suaminya rasul nabi dia taat maka Allah masukin keduanya dalam neraka satu Jenis pasangannya, suaminya taat, istrinya enggak. Jenis yang kedua, suaminya enggak taat, istrinya taat. Seperti siapa kira-kira? Pasangan Fir'aun. Suaminya menjadi orang yang paling nentang Allah di muka bumi. Tapi istrinya, insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala kasih keimanan. Allah kasih dia surga yang indah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. وضرب الله مثلا للذين آمنوا مراة فرعون اذ قالت لي بيت في ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين dan istri firaun kata Allah Subhanahu wa taala istrinya firaun nggak disebut namanya oleh Allah meski para ulama mengatakan namanya asiya Tapi alam Allah yang tahu siapa nama sebenarnya. Enggak penting, enggak jadi pelajaran buat kita. Yang jadi pelajaran sifatnya. Tahu kenapa suaminya jahat, suaminya tukang bunuh orang, suaminya zalim. Tapi perhatikan perempuan, meski suami sezalim apapun, jangan pernah minta cerai. Meskipun cerai itu adalah syar'i. Belajar sama istrinya Fir'aun, ya. Apalagi kalau suaminya soleh, ganteng, banyak duit. Oh jangan minta cerai. Eh dia minta sama Allah, Ya Allah buatkan aku istana yang megah di sisimu, Ya Allah. Ini kadang-kadang perempuan suka protes sama kiai, sama ustaz, sama ulama. Ustaz, kenapa kok di surga banyak benar laki-laki dapat bidadari. Kami yang perempuan... Ada gak bidadara Ustadz? Suka nanya begitu enggak kira-kira? Maka hal terima rahmati Allah Saya puyeng ditanyain tuh Mana nih dalilnya? Ada bidadara enggak nih buat perempuan? Dicari-cari kagak ketemu, sampai sekarang kagak ketemu? Eh rupanya yang ngejawab ayat ini Rupanya Masya Allah nih laki-laki Ustadz kasih tahu ya Kalau punya istri udah kasih rumah yang gede Kasih mobil, kasih duit yang banyak karena perempuan tuh di dunia matre sampai akhirat tetap matre jadi doanya tetap aja minta rumah coba bayangin udah di surga minta rumah ya allah coba bayangin tuh jadi masih allah begitu ya kira-kira ya cocok kira-kira yang laki-laki kasih duit yang banyak tuh model dua pasangan satu yang yang pertama lakinya taat istrinya enggak yang kedua lakinya enggak taat istrinya taat yang ketiga Dua-duanya sama gilanya. Dalam Al-Qur'an keluarga siapa disebut tuh? Abu Lahab Bahkan Allah sebut dalam satu surah, cerita tentang nih pasangan gila nih. Tabat yada Abi Lahab wa tab Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab Sayaslan naran zata lahab wa muratuhu hammalatal hatab Fij diha abulum mimmasade celaka kedua tangan Abu La'hab dan celaka apa yang dia usahakan apa yang dia dapatkan dari hartanya enggak berguna sama sekali maka dia akan masuk ke dalam neraka dengan api yang menyala-nyala wa dan istrinya juga bakal Allah masukin ke dalam neraka anak-anak Paris siapa yang tahu nama istrinya Lahab angkat tangan. Anda tahu, kenal, belum kenal, belum, tahu dia benar, Umu Jamil namanya, ya catat tuh, jadi jangan pernah GR sama tampang tak cakep, cantik, namanya Umu Jamil, terkenal cakep aja nih, tapi kekataan sama Allah, suka suka nyiksa Rasulullah, yang terkenal tuh Rasulullah lagi sujud di depan Ka'bah, dibawain kotorannya, isi perutnya sapi, Dia timpain pada Rasulullah tuh. Rasul lagi sujud dan Rasul nggak bentiin sujudnya terus dengan merasa bahwa kayak begitu. Fatimah lari-lari, nangis-nangis ngebersihin pundaknya Rasulullah. Bayangin. Kata Allah wa istrinya juga masuk neraka. Kata Allah al yang kemana-mana bawa kayu bakar, provokator, tukang namima, fi jidha masad yang di tangannya itu ada tali. Dari serabut, mananya suka ngadu domba orang. Tiga, sudah tuh. Yang pertama modelnya apa? Suaminya taat, istrinya enggak. Yang kedua, suaminya enggak taat, istrinya taat. Yang ketiga, sama-sama kilanya. Yang keempat, mudah-mudahan ini keluarga antum semua, keluarga saya, keluarga kita. Suaminya, istrinya sama-sama taat sama Allah. Kayak keluarga siapa? Oh, disebutin banyak dalam Al-Quran. Disebutin seperti keluarganya Ibrahim AS. keluarga Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini keluarga-keluarga hebat. Keluarga yang dari mereka berdua suami isteri lahir manusia-manusia hebat. Keluarga Ibrahim, oh, anak-anaknya jadi para nabi. Keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anaknya jadi orang salihin, jadi para habaib, jadi ulama dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita kayak begitu. Amin ya rabbal alamin. Terus kalau itu untuk membuat keluarga yang meneramkan yang pertama punya pasangan Pasangan yang asik, pasangan yang senantiasa jadi belahan jiwa kita Dalam melakukan amal soleh dia nemenin kita Dalam duka dia bersama kita, dalam bahagia dia selalu mendampingi kita Pokoknya nah ini pasangan yang kira-kira akan nyeret-nyeret kita masuk ke dalam surga Yang kedua Untuk bisa membuat keluarga yang menantramkan, punya anak keturunan, yang soleh, yang taat, yang cerdas, yang membanggakan. Anak-anak yang model begini, insya Allah akan membuat antum bahagia. Jadi, banyakin anak. Ya, banyakin anak. Kata Rasulullah, kalau antum nikah, udah pernah nikah belum? Yang udah nikah, angkat tangan. Yang udah pernah nikah. saat khutbah nikah kalau Anda ngerti khutbah nikah selalu dibacakan hadis Rasulullah ini tazawajul nikahilah perempuan yang punya rasa kasih sayang dan kira-kira punya anak banyak fa inni mukatsirum bikumul umam yaumul kiamah karena aku nanti di hari kiamat akan menjadi nabi yang paling girang kalau umatnya banyak Jadi banyakin anak. Siap kira-kira? Yang ngira semua nih. Siap kira-kira? Eh kita perlu mujahid yang banyak nih. Insya Allah lahir dari rahim anti semua. Amin. Saya waktu nikah sama istri saya umimanya itu ada tengah-tengah situ. Saya nanya sama beliau kita mau punya anak berapa? Mau punya anak berapa? Dia nanya balik ke saya. Saya senyum. Dua puluh saya bilang. Itu ada no orang tanggitlet. Dan nasi Allah sepakat. Beliau sepakat dua puluh. Dan Alhamdulillah, karena kita punya cita-cita anak 20, rapat tuh anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Tapi Allah anak kelima gugur. Begitu gugur, bidan, dokter, keluarga mulai dengan ngeracunin tuh, jangan punya anak banyak-banyak. Tuh capek, maka kemudian akhirnya sepakat, ya sudahlah segini aja. Maka kemudian Umi Maya bilang ke saya, bi, tadinya kita janji 20 kan, iya. Ini cuma mampu empat doang rupanya Enggak, enggak apa-apa Kan dulu kita enggak sepakat dari berapa biang kita 20-nya Memakai yang khawatir lima Allah subhanahu wa ta'ala Ini telat nih ya Maka yang khawatir lima Allah subhanahu wa ta'ala <tual> Nah, jadi istri cari yang kira-kira dari keturunan anak banyak Atau siap punya anak banyak Dan ini khawatir lima rahmatia Allah subhanahu wa ta'ala <tual> <tual> <tual> Sekarang balik nih, anak anak yang cerdas, anak yang taat, anak yang menyenengin, anak yang ngebanggain ini yang kuratu ayun. Cerdas kayak gimana ini? Cerdas yang wa talima Allah Subhanahu wa taala ini doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan lama ngebunyi anak. Tanyakan kepada orang yang sudah menikah, jangankan lama-lama, baru 2-3 tahun aja belum Allah kasih, belum hamil-hamil udah gelisah. Ini ada dua nabi Dalam Al-Qur'an Sudah puluhan tahun menikah belum dikasih keturunan sama Allah Subhanahu wa taala. Satu namanya Ibrahim alaihi salam, satu lagi ada yang tahu siapa? Zakaria alaihi salam. Dua nabi ini sampai minta-minta sama Allah, "Rabbi habli minas shalihin." Ya Allah, berikan aku keturunan, anak-anak yang soleh, Jadi doa dari sekarang, meski bapaknya belum ketahuan, meski ibunya belum ketahuan, Minta, Anak yang soleh, setuju nggak kira-kira? Supaya apa? Oh, anak yang soleh ini akan membuat amalan kita panjang. Pernahkah anda tahu bahwa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menikah itu separuh agama. Makna separuh agama itu maksudnya apa? Hotel Imamul Allah. Eh, kalau kita salat sendirian. Nanti kalau bersama anak, bersama istri, bersama cucu, segala macam Itu nggak cuma separuh sisanya lagi Boleh jadi dua kali lipat, empat kali lipat, delapan kali lipat, enam belas kali lipat, ratusan ribuan kali lipat Antum nggak bakal ngerti itu Maka penting punya keluarga, punya keturunan yang soleh Sekarang saya mau bicara tentang anak yang taat, anak yang menyenangkan Begitu Ibrahim sudah punya Allah kasih setelah doa yang panjang Dia punya anak yang taat, yang soleh, yang menyenangkan. Dua orang anak. Namanya siapa? Ismail dan Ishak. Maka kemudian jangan lupa bersyukur sama Allah kalau Allah sudah kasih anak. Saat itu dalam surat 14 ayat 39 doa. Dia bersyukur sama Allah. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa. Inna rabbil samiu adduaa Segala puji bagi Allah yang sudah menumbuh kembangkan membesarkan Ismail dan Ishak sungguh Allah Tuhanku mendengar doaku selama ini doain anaknya begini Rabbij'alni ja muqimash sholati wa min ngadi nyambung belum punya anak ya eh. Wa min dzurriyyati rabbana ya Allah jadikan aku anak keturunanku adalah orang-orang yang menegakkan salat ya Allah terimalah doa ini rabbana hablana min urrina wa li walidayya wali wa lil mu'minina hisab Robb kami ampuni aku ampuni kedua orang tuaku ampuni ya Allah seluruh orang-orang beriman di hari setiap amal akan kau perhitungkan. Catat ya doa rasa syukurnya Ibrahim karena Allah kasih anak Surat 14 ayat 39 40 dan 41. Maka anak yang membangga ini hiwatalimarohmati Allah kira-kira begini nih. Nah Sholat dia pergi sholat. nak ngaji nggak pakai disuruh dia langsung ngaji. Nggak pakai narik urat dia ngaji. nak belajar dia belajar. Baru perintah positif dia taat itu udah nyenengin. Gimana kira-kira? Insya -kira, eh Allah perintah negatif. Kalau perintah negatif kira-kira nak nyebur sumur mau nggak kira-kira itu? Agak mau Tapi lihat ini yang terjadi nih Kalau anaknya nyenengin Anaknya percaya sama bapaknya Anaknya percaya sama mamanya Mamanya, bapaknya percaya sama anaknya Dalam kondisi apapun juga percaya Ketika Ibrahim Alaihissalam ngomong Nah aku lihat Dalam mimpiku berkali-kali Aku diperintah Allah untuk menyembelihmu kira-kira apa pendapatmu. Kalau anak sekarang kira-kira jawabnya apa? Bapak aja dah. Betul gak kira-kira? Tapi enggak, enggak. Lihat nih, anak yang taat. Jangankan perintah positif. Perintah negatif aja dia ngomong. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah sabirin Ayah, kerjakan apa yang Allah perintahkan. nanti kau akan dapati aku insya Allah termasuk orang yang sabar lakukan aja ya, lakukan iya iya mana gak senang punya anak kayak begini nanti saya pesan nama antum kalau punya anak Allah kasih kayak begini sabar, taat, cerdas pinter, anak itu kalau belum mati, jangan dikubur betul gak kira-kira setuju wih ini luar biasa, satu taat dan anda tahu Allah, kalau bisa nanti kalau punya anak atau kalau sudah punya anak sekarang kalau bisa sholatnya dia jangan nyuruh guru jangan nyuruh ustaz-ustazah ngajarin dia jangan, kalau bisa kita ngajarin siap nggak kira-kira eh lemes banget siap nggak kira-kira kalau bisa anak kita belajar Al-Qurannya nggak usah panggil ustaz, nggak usah panggil ustazah Kita yang ngajarin Mereka baca Al-Quran, siap kira-kira Kebayang nggak Kalau anak kita sholatnya kita yang ngajarin Maka setiap kali Dalam sholat dia baca Al-Fatihah Setiap hurufnya Allah bayar Sepuluh kali lipat Sepuluh, satu huruf Sepuluh pahala Maka pahala dari surah Al-Fatihah yang dia baca Buat anak kita, pahala yang sama Sebesar itu juga Allah kasih kita Kebayang gak tuh, kalau misalnya semua dari bacaan takbir ikhram sampai salam, berapa pahalanya? Pahala yang besar itu buat dirinya, juga pahala yang besar itu akan Allah kasih buat kita, bapaknya, ibunya ngajarin dia solat. Kebayang nggak kalau anak kita bisa baca Al-Quran, dia hatam Al-Quran semuanya, pahala yang besar itu buat dia. Maka pahala yang sama, nggak Allah kurang-kurangin, segitu juga Allah kasih buat orang tuanya yang ngajarin. Maka ini maknanya ayat rahmati Allah. Ini yang disebut investasi nggak bakal habis Maka sekarang Ustaz mau kasih tahu nih, jaraknya kita sama Rasulullah itu kira-kira 1.500 tahun, kira-kira begitu. Jaraknya Rasul ke Ibrahim 4.000 tahun. Makna jarak kita ke Nabi Ibrahim itu kira-kira 5.500 sampai 6.000 tahunan. Oke, betul? Hitungannya? Bisa ngitung nggak nih? Taruh sekarang ngajakin ngitung racun jengking abis ini. Atuh tuh. Itu jarak kira-kira ni dari 6000 tahun. Setiap hari, sadar mau tidak sadar, kita ngedoain Nabi Ibrahim. Betul enggak kira-kira? Betul? Antum udah pernah ketemu Nabi Ibrahim belum? Angkat tangan yang sudah. Belum. Yang pernah mimpi ketemu Nabi Ibrahim ada? Angkat. Enggak ada? Meski kita enggak pernah ketemu, enggak pernah mimpi, sadar enggak sadar, kita ngedoain Nabi Ibrahim setiap hari. Betul? Berapa kali kita doain Nabi Ibrahim? Berapa kali? Sebelas? 17? Jawab lagi siapa? Berapa? Dalam setiap solat, di ujung solat, Rasulullah ajarin kita baca salawat Ibrahimiyah. Betul? Hitung. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qumma salli ta'ala Ibrahim, satu. Wa ala ali Ibrahim, dua. Muhammad wa Muhammad kama barakta ala Ibrahim 3 wa ali Ibrahim 4 fil alamina hamidun majid dalam setiap salat kita sebut kita doakan Nabi Ibrahim empat kali. Minimal lima kali salat dalam sehari berapa kali jadinya? 20 kali. Maka ustaz bisa mengira antum semua ustaz berasumsi lebih mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam ketimbang orang tua sendiri. siapa diantara kita yang ngedoain orang tuanya 20 kali minimal dalam sehari oh ini lihat nih kenapa aku bisa punya pahala yang amat banyak nah ini ustaz bilang nih nanti kalau antum maunya anak ajarin ibadah yang betul karena itu investasi yang banyak Enggak cuma separuh agama itu menikah bisa jadi dua kali lipat, empat kali lipat seribu kali lipat, jutaan kali lipat seperti yang dirasakan Ibrahim karena punya anak yang saling amat banyak maknanya gimana ustaz? maknanya gini ikhwat talimah Allah Bayangin, kalau kita masing-masing 20 kali doain Nabi Ibrahim, berapa miliar orang-orang setiap hari muslimin doa, mendoakan Nabi Ibrahim ke dalam sholatnya. Makin huwad talimah, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yuk, punya anak banyak, yuk, jadiin anak kita, cucu kita, generasi kita, semuanya solihin. Sepakat kira-kira? Sepakat? Maka kawan-kawan sekalian, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang ngukur, kalau kalian orientasinya hanya untuk keluarga nih gimana ceritanya dapetin harta yang banyak bikin rumah yang gede punya mobil yang bagus kalau berkeluarga hanya itu orientasinya maka ketahuilah belum lagi kita mati harta kita udah habis tapi kalau antum orientasinya cetak anak generasi yang banyak dan soli'in ihwata'limah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah Kita bakal didoain oleh anak keturunan kita. Amin. Ya Rabbal. alamin. Siapa yang masih ingat nama buyutnya? Angkat tangan. Ayah dari kakek, buyut. Yang ingat nama buyutnya? Angkat tangan. Enggak ingat? Satu orang, dua orang, tiga orang, empat, lima. Baik, challenge ustaz naikin lagi. Siapa yang masih ingat nama ayah dari buyutnya? Istilahnya Canggah. Angkat tangan. Satu. Satu orang doang, ini keturunan kurang ajar semua ini ya. Nih dengerin nih, ini renungan buat hantum semua, juga buat ustadz. Kalau di masjid ini kebanyakan kita nggak bisa nyebut nama canggah, canggah kita masing-masing. Ketahuilah nih kira-kira jaraknya bapak ibu kepada anak pertamanya kira-kira 25 tahun, betul nggak kira-kira? Kalau jaraknya anak kita ke kita 25 tahun, maka jarak anak kita ke kakeknya, neneknya 50 tahun. Jarak anak ke buyutnya 75, jarak anak ke canggahnya 100 tahun. Dengerin, di masjid ini cuma satu orang, jadi enggak nyampe 1 persen yang bisa nyebut nama canggahnya. Maka itu padahal baru 100 tahun canggah kita sudah dikubur. Kalau itu terjadi pada jangga kita, boleh jadi hal yang sama bakal terjadi pada diri kita nih kita. Belum lagi kita dikubur 100 tahun, udah nggak ada lagi keturunan kalian yang nyebut nama kalian dalam doa mereka, udah nggak ada lagi. Jadi Anda sudah mengerti ini bagaimana ini investasi yang pintar, luar biasa hebatnya yaitu mencetak keturunan salihin hingga Gak cuma separoh agama dengan menikah boleh jadi dua kali lipat, bisa jadi jutaan kali lipat Allah bikin. udah ratusan tahun, ribuan tahun dikubur, tapi masih Allah yang wateliman gak gak benti-benti. Ini yang disebut dalam amal disebut dalam suratin falahum ajarun mereka akan dapat pahala yang gak ada putusnya. mati lama pahala terus mengalir. Maka itu yang kedua. Untuk membuat keluarga yang menentramkan. Satu apa satu? Pasangan. Pasangan yang asik, pasangan yang enak. Untuk diajak ke surga Allah. Yang kedua, keturunan. Anak yang taat, anak yang cerdas, anak yang membanggakan. Yang ketiga, wa ta'ala Untuk membuat keluarga kita tentram. Syarat yang ketiga, nafkah yang halal. Nafkah yang halal, buat laki-laki, buat juga yang perempuan, pusat pesen untuk membangun rumah tangga, nggak boleh bawa harta kecuali yang halal. Istri nanti ngomong ke suami, bang, saya redto abang bawa harta yang halal aja ke rumah, asal banyak. jangan udah dikit haram lagi, tuh nggak kira-kira? Ini nggak bercanda, jadi ini serius, nafkah halal dalam rumah tangga akan membuat kebahagiaan. Ustadz pernah didatengin seorang ibu, ustadz nggak mau nyebut namanya, tapi ini mudah-mudahan jadi ibrah. Sorry itu. Seorang ibu datang dari Cilincing, pengen konsultasi. Saya lagi ada di rumah mertua, tadinya mau nginep. Tapi karena ibu ini maksa, pengen ketemu, maka saya ajak tuh istri, ikut yuk. Di kantor ada yang pengen konsultasi. Nah kamu ajalah, aku males. Eh hey, perempuan tuh kalau konsultasi lama, terus kalau udah lama ujung-ujungnya nangis. Kalau nangis, ntar minta peluk. Ntar minta peluk ke masalah, boleh. Oh, jangan, katanya. Maka ikutlah istri saya. Umimaya. Duduk, nyampe di kantor, maka kemudian saya duduk berdua, istri saya. Lalu kemudian, memperkenalkan diri, ibu siapa namanya, saya Fulana, Ustad, kata dia. Iya. Mau konsultasi apa, silahkan. Ini jam lima, persis dia mulai, lima sore. ngomong wahdali Allah kira-kira setengah jam dia konsultasi hal yang gawat dia ngomong begini Ustad saya pernah menikah dengan seorang pria selama enam tahun dan selama menikah enam tahun itu Ustad Allah nggak kasih keturunan terus nggak cuma keturunan Ustad itu yang nafkahin hari-hari saya Jadi saya bekerja Ustaz. Sementara mantan suami saya, dia kerjanya serabutan. Kalau dia ada kerjaan, maka dia kerja. Kebanyakan dia enggak kerja. Jadi kalau dia punya duit, udah dia disimpan aja. Sementara kebutuhan semua rumah tangga, saya ngasih Ustaz. Dalam hati saya, wah oh, ini perempuan wanita soleh. Suaminya soleh. <laughs> Dalam hati, saya enggak nyebut nih, saya dengerin aja. Maka, Ini Ustaz, saking pengen punya anak itu kami berobat konsultasi banyak dokter, banyak rumah sakit. Kalau dengan lagi ngobrol sama dokter rumah sakit, selalu yang bermasalah bukan saya, mantan suami saya. Sampai kami pernah operasi alat vitalnya dua kali Ustaz. Lagi-lagi operasi itu semuanya saya yang bayar. Ini hebat sekali nih Ibu. Terus, nggak cuma masalah anak. nggak punya cuma masalah nafkah, Ustaz. Dalam rumah tangga selama 6 tahun, kami bangun rumah. Eh, saya bangun rumah, Kata dia. Jadi ngembangun rumah, Ustaz. Sedikit pun secuil pun dia kagak ikutan tuh biaya rumah. Berapa biayanya? Kira-kira 200 juta. Ini kira-kira ini cerita 10-15 tahun yang lalu lah. Saya lupa. Maka ke hotel lima rahmedi Allah Subhanahu wa taala. 200 juta itu semuanya saya ngeluarin dia nggak ikutan sama sekali terus ah ini keputusan Allah berlaku selama 6 tahun rumah rasanya hambar nggak punya anak keturunan hingga akhirnya kami memutuskan udah nggak punya keturunan udah begitu suami nggak kerja bawaannya senep saya hingga akhirnya kita sepakat kita pisah cerai maka ini malam besok kita mau ke pengadilan Ustaz Kita mau sidang cerai. Maka malam itu dengan baik-baik saya ngomong, Mas, mas, ya, besok pagi kan kita mau pisah nih secara resmi, secara akte kenegaraan. Baik, 6 tahun bukan waktu yang singkat, terlalu banyak kenangan indah bersamamu. Terus, gini mas, di rumah ini selalu banyak simpan kenangan, habis besok kita pisah. Saya mau keluar dari rumah ini. Kamu juga keluar ya dari rumah ini. Buat apa? Ini rumah saya mau jual. Buat bapak sama ibu saya berangkat haji. Kamu udah ngepak, kata suaminya tuh, mana suaminya. Udah, saya udah siap. Kamu mas? Belum. Nantilah habis pisah di pengadilan, saya ngepak mungkin sehari atau seminggulah paling lama. Nah udah sepakatan ini tuh, Ustadz, kami pisah. Talak tiga, diputusin. Maka kemudian seperti janji saya, saya sudah langsung boyong, bawa warang-barang. Saya nanya lagi sebelum saya keluar dari rumah itu, Mas kapan keluarnya? Ya, mau paling lama, sepekan. Tapi saya tungguin, Ustadz, sepekan dia keluar. Sebulan gak keluar, 6 bulan gak, gak keluar. Saya datang, saya ngomong gini, Mas tolong keluar. Ini rumah saya mau jual. Enggak, jangan, jangan dijual. Mulai kasar ngomong nih. Dia ngomong ini. si istrinya nih, mantan istrinya mas gini aja deh, saya nggak mau berantem mas keluar, dari penjualan rumah ini saya kasih deh, dari harga jualnya 20% eh mantan suami saya ngomong gini, enak aja 20%, 50% saya baru mau oh masya Allah, itu kayak terjadi berantem kecil, saya malu tetangga pada ngeliatin Ustadz hingga akhirnya baik, kalau gitu saya tempuh jalur hukum, oke, okay, kata mantan suami saya maka saya gugat Ustadz di pengadilan diputuskan saya menang, eh dia banding di tingkat dua dia banding hakim memutuskan saya menang eh dia kasasi, naik tingkat tiga maka kemudian dikasasi saya menang lagi udah tiga kali kita sidang saya selalu menang tapi urusan sebenarnya saya bawa polisi, saya usir dia bisa Ustadz tapi itu dekat rumah orang tua saya orang-orang semuanya kenal hingga saya kagak senang, gak enak hati kalau saya harus berantem sama dia jadi Jadi gimana Ustaz? Cara ngusir suami saya tuh mantan dan suami saya. Watalima Maka kemudian habis kira-kira ngobrol setengah jam, ngeluarin unek-uneknya, itu ibu capek sendiri ngomong. Dia ngomong, "Ustaz, saya boleh minum ya?" "Minum dah." Enggak saya nyontonin. Enggak habis minum gini nih, dia taruh. Eh, tiba langsung begini. Jadi gimana menurut Ustaz? enak tuh kalau orang abis unik, cerita unek-unek, konsultasi udah semuanya keluar, dan udah berasa lega dia gender ini nih, serak gitu. waktu dia gender begini serak gitu, seperti ngasih isyarat Ustaz gue udah cerita masalah gue sekarang coba, Ustaz cerita dong, gimana ceritanya demi Allah saya belum ada ide, Pu yang bener nih urusan hidup dia nih anak, anak rezeki suaminya dipampetin, urusan rumah urusan cerai, banyak banget masalahnya itu selama saya nikmatin dia cerita, saya salam astagfirullahaladzim, Lazim. saya zikir saya bilang, ya Allah, bantuin saya, ya Allah bantuin ibu ini, gitu dalam hati waktu dia nyandir begini saya harus pura-pura serius dong menjawab, maka saya begini majuin pundak saya saya mulai agak nunduk pura-pura kayak lawyer gitu berdam, gitu begitu saya dam, saya masih nggak ngerti mau ngomong apa ini masalah jelimat benar Tiba-tiba saya ngomong begini nih. Ini pertanyaan yang saya juga nggak ngerti. Saya ngomong ini, Bu, mohon maaf. Emangnya ibu kerja di mana? Kalau anda baru kenal sama orang. Kira-kira itu pertanyaan biasa, peluar biasa itu. Biasa banget kali. Iya kan? Ibu emang kerja di mana? Itu anda tanya hotel iman. Itu cuma satu kalimat yang keluar dari mulut saya. Itu perempuan tadinya udah nyandar gini nih. Eh, dia gini. Nunduk. dia angkat tangannya dia tutup wajahnya wih, langsung nangis merong-rong dia nangis orang-orang dia ngomong demi Allah saya tahu dari langkah pertama keluar dari rumah Ustadz pasti bakal nanya hal gini demi Allah saya kagak nyuri Ustadz demi Allah saya bukan maling demi Allah saya bukan koruptor dalam hatiku siapa yang nyuruh yang siapa yang bilang lu maling gue cuma nanya lu kerja di mana gitu nangis hebat kan tuh, tuh ibu begitu nangis hebat, saya gak ngerti nih gimana ceritanya, saya colok istri saya peluk, kamu yang meluk apa saya yang meluk <tuk> eh, langsung tuh istri saya langsung meluk, wah sabar bu, sabar sabar sabar sabar, sabar. anda tuh yang ngerti dengan Allah, dengerin ya dengerin. dosa itu bunyi dosa itu bunyi anda boleh tanya ke kawan-kawan di KPK Alhamdulillah saya rutin ngajar di KPK itu penyidik tuh Kalau ngasih pertanyaan paling juga tiga, empat, lima. Ntar yang belasan berikutnya atau bulan berikutnya diputup-putar doang. Dan itu bunyi. Jadi sama kayak saya. Ibu kerja di mana? Maka yang terjadi demi Allah Ustaz, saya kagak maling, saya bukan pencuri, saya bukan korupsi. Saya ini Ustaz, petugas kasir di perusahaan BUMD. Bukan zamannya Anies Baswedan, bukan. Juga bukan zamannya Ahok, bukan. Demi Allah saya cuma kasir. Tapi setiap kali pembayaran saya bayar ke vendor di loket saya nih kalau sudah keluar cek saya kasih sama vendor. Vendor setiap vendor udah nyiapin amplop buat saya dan tim. Gaji saya cuma 2 juta, Ustadz karena dia. Tapi yang saya bawa pulang ke rumah setiap bulan kira-kira 20 sampai 30 juta. Saya bukan pencuri, saya bukan maling Ustaz, nah itu paan itu Saya ingin Sampaikan ke Antum, ibrah dari kisah Beliau ini, bahwa Nafkah haram itu Akan membuat hidup kalian zigzag. kalian nggak ngerti Udah carut-marut Maka nanti Yang istri bilang ya Suami bang, saya mah Redo dia bawain harta halal Asal banyak Cepakat kira-kira? Jangan udah dikit haram lagi. Ustaz, emang yang kayak begitu haram Ustaz? Haram. Masih banyak para pegawai yang ngerti itu. Bahwa itu adalah riswa. Itu adalah gratifikasi. nggak cuma kita secara agama, bahkan sudah ada undang-undangnya itu gratifikasi secara negara, nggak boleh itu nggak boleh. Maka buat keluarga yang menandamkan, satu pasangan, yang soleh atau soleha, yang kedua anak keturunan, yang taat membanggakan, yang ketiga nafkah yang halal, asal banyak. Nah ini keempat terakhir nih, rumah yang lapang, rumah yang lapang. Meski rumah cuma dua kali satu, kayak kuburan, tapi nikmatin. bahagiakan pasangan, bahagiakan anak semuanya. Nikmatin. Banyak rumah yang lapang kelihatannya tapi bawaannya berantem mulu. Urusan duit mulu. Saya udah pernah cerita belum di sini, ketemu orang punya penghasilan sebulan 3 miliar. Tapi mau bunuh diri dua kali. Stres, udah pernah cerita kan? Saya di sini ya. Pura-pura belum lagi udah. Udah berkali-kali. Dan banyak juga, saya punya teman, banyak guru-guru TPA, guru-guru di masjid, gajinya di bawah 100.000 ribu sebulan. Banyak. Jangan pura-pura enggak tahu, coba lihat, tanya sama guru-guru TPA. Bahkan banyak di antara mereka yang enggak digaji, tapi tetap belajar, tetap ngajar mereka. Tapi lihat, meski rezekinya kayak begitu, masuk otak, enggak masuk akal kita, tapi Masya Allah punya rumah, punya kendaraan, anak-anaknya bisa sekolah, oh itu rezeki. Ini disebut rumah yang lapang, bukan cuma urusan duit, bukan. Rumah yang lapang itu kalau semuanya membahagiakan. Seorang sahabatnya Bu Nawas pernah ngomong, saya pusing nih, stress, kenapa? Malam ini saya kagak bisa tidur di rumah. Kenapa? kata Bu Nawas. Rumah gua Bu, lu kan tahu anak gua empat, rumah gue sempit. gua sama anak-anak, sama istri juga enam orang. Ini mertua datang lagi, nginep. Terus, gue mau tidur di mana? Jadi puyeng, malah gua rumah gue sempit karena temannya Bunawas. Kasih tahu caranya, Bu. Gimana ceritanya? Bisa ngusir tuh merdua gue supaya pulang. Makayhualimahumallah, Allah Pengen tahu caranya? Pengen tahu ini. Punya ayam nggak? Punya ayam? Punya berapa banyak? Sepasang juga ada. udah Ntar malam lu nggak usah tidur di masjid. Bawa masuk tuh ayam. Jangan taruh di kandang. Nah, terus udah biarin aja ayam tidur bareng-bareng biar dipikir sahabatnya, dipikir sahabatnya Abu Nawas pasti ntar kagak enak tidurnya mertua ntar pulang besok pagi. Dikerjain ini Hotel Muhammadi Allah ta'ala Besok subuhnya pergi ke masjid mukanya jelek, kuyu kagak tidur. Dia ngomong begini, gimana? Kata Abu Nawas, ampun bu, itu bukannya mertua kagak bisa tidur dia masih tetap tidur tapi ayam jam 3 udah kokok -kok. Jadi rumah tambah ancur-ancuran, ayo udah salah berarti, gini dah gua ralat. Napa? Kambing punya kambing, ada mana -mana? Punya, sepasang ada, ada sepasang. Dah, tar malam, sepasang bawa masuk rumah. Supaya apa? Udah bawa masuk rumah, pikiran temennya nih pasti supaya mertuanya kagak betah. Anda tahu ta Allah tali marah, mudiyallah semana tuh udah ada ayam, kagak dikeluarin tuh. Tambah lagi sepasang kambing, tambah lagi ada delapan orang di rumah sempit itu. Maka datang besok subuhnya ke masjid, mukanya tambah kuyu. Udah kagak tidur dua malam nih. Temannya itu hotel ditanya Mbak kenapa mukanya jelek begitu? Gue kagak bisa tidur, Bu boro-boro merdoke kapok. Eh ini ayam, kambing udah pada bangun sebelum subuh. Gimana caranya? Maka kemudian Buonas ngomong dah gini dah. Sekarang rupanya cara gue ngasih sih ampuh. Malam ini itu ayam keluarin dah, biarin aja kambing di rumah. Maka malam ketiga di Allah, begitu ayamnya keluar dananya mabunes gimana? Agak mendingan sifu. Mulai terima kasih. Ada kalau begitu besok malam nggak usah kambing diajak, biarin aja. Maka hotel iman, begitu kambingnya dengar dibawa. Besok subuhnya mukanya cerah. Kenapa kata Bu Enak Bu. udah kagada ada ayam, kagada ada kambing, gua bisa tidur meski ada mertua. Makna di hotel iman, rumah yang kita miliki ini segitu. Tapi nanti hotel almarhum di Allah Subhanahu wa taala ketika beban Allah kasih ketika ujian Allah hadirkan sesungguhnya itu bukanlah ujian dia bukan azab dia bukan hukuman tapi sesungguhnya Allah pengin hadirkan rasa syukur paham kira-kira rumah yang lapang nih nih Ustaz mau nanya kan bentar lagi Ramadan betul enggak kira-kira 11 atau 12 hari lagi betul kalau antum lagi nikmatin minuman, makanan, makan di luar bulan Ramadan, mulai dari Syawal sampai Syakban nih, selama 11 bulan. Mau di restoran, mau di kafetaria, mau di mana-mana ih taala Allah Subhanahu wa Banyak orang nanti kalau lagi di bulan Ramadan, saat di bulan Ramadan, ini di jam 5 sore, udah jam 5 sore, restoran biasanya di mana-mana udah penuh, di booking, benar kira-kira? Karena kata restoran Less booking jam 5, habis itu nggak terima lagi. Maka kita udah nunggu mau buka puasa itu di depan meja makanan disajin. Tapi kalau belum azan nggak berani nyolek, betul nggak kira-kira? Maka masya Allah, ntar rating acara yang paling tinggi namanya apa? Azan maghrib. Begitu azan maghrib kedengar, anda akan lihat di restoran, di kafetaria, di kantin, di mana aja orang-orang tiba-tiba ngangkat tangan begini nih. angkat tangan sambil ngomong Allahumma lakasumtu wabika masih ingat kan doanya? Wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamarrahimin Atau doa yang lain, zhabazoma wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu Ustaz mau nanya nih, kira-kira habis nahan lapar, nahan haus belasan jam begitu buka puasa, itu doanya bunyi apa kagak itu, kedengeran gak? kedengeran, banyak orang yang baca Allah melakukan subuh dengan suara kenceng tapi di luar Ramadan mulai dari syawal sampai syakban ustaz kagak pernah dengar termasuk di masjid ini minum, minum aja tuh nggak baca angkat tangan, Allah mabarik lana fima rozaktana, wakina betul? rupanya nikmat kalau Allah cabut, itu sesungguhnya bukan hukuman nikmat, kalau Allah ambil sesungguhnya bukan azab Tapi sebenarnya Allah penginnya tahu kepada kita bahwa itu nikmat terlalu indah untuk dilewatkan. Maka untuk membuat keluarga yang menanamkan empat satu pasangan yang asik, yang kedua anak keturunan yang taat, yang ketiga nafkah halal, yang keempat rumah yang lapang. Baik. kita tutup mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat buat saya dan antum semua semoga Allah kasih keberkahan dalam majelis ini subhanakallahumma bihamdika syadalahilailahi anta astaghfiruka wa atubu ilaihi assalamu alaikum bersama saling sapa di